daripada nanti bingung lagi ya untuk menghindari kebingungan seperti apa komunis dengan adalah lagu Jaya Santri Já kům belakangan, kembali Dari dalang, di pikiran, di pinggiran, di Kita ini komunis teriak komunis. Kalau kita perhatikan dalam keseharian kita, kita sudah mempraktekan sebagai seorang komunis. Ini mungkin tanda-tanda kudanya yang muntah biru. Belakangan muncul simbol di mana-mana di Dayar kaca, di kepala, di internet, di jendela, di kaos pen metal, di bawah kerpal, di balik aspal. Orang-orang yang naik angkot, kalau mau berhenti, mereka teriak apa? Kiri. Hanya orang-orang yang teriak bang stop yang bukan komunis. Sebagian besar dari kita itu komunis jiwanya. Kaya Ketika berhenti apa? Jarang yang bilang stop. Bahkan Pak supirnya pun itu komunis. Kalau dibilang stop, jarang yang mau berhenti. Dia hanya berhenti ketika dibilang Pak kiri baru berhenti. Oh. Itu salah satu cara, salah satu ciri komunis sebagai way of life kita. Manis, manis, yang manis manis, manis, manis, manis, manis, manis, Ya sama seperti yang tadi dibahas tentang bahaya latin ya Sebenernya itu salah Waktu itu pas era-era Bahasa latin sebenernya. Tapi orang bahaya latin. <tik> <tik> emang, emang gata -gata komunis kan latin semua ya, itu ya Dan juga saya pertama kali mengenal komunis itu di Uwis ya komunis kata ya <tik> sama kata komunisja, <laughs> komunisja, itu juga, sama, jadi sama juga itu sama, Nokia komunis ya, komuniskator ya, <laughs> itu juga sempet juga terjadi di tahun itu, saya cuma mengingat-ingat metode itu, dan yang saya salah satu ingat itu adalah cuma uh, persoalan bahwa ketika komunis muncul di Indonesia itu sepertinya komunis ya, <laughs> <laughs> jadi sebaiknya Salah satu tindakan pencegahan uh, adalah dengan berkesenian. <laughs> kalau saya pikir kalau kita tidak bisa uh, apa membuat bisa membuat lagu, kalian ngarauan <laughs> <laughs> coba? Terus satu lagi komunis itu kodrat kita. Saya yakin ya semua ini pada dasarnya komunis. Kalau sedap di kamar mandi cebok pakai tangan apa? Kiri. Betul betul, betul. Tidak ada yang cebok pakai tangan kanan. Betul. Pantas jadi pada saat saya. Iya kecuali Mereka. mungkin orang-orang yang ketika berak dicebokin itu bukan komunis. <laughs> itu borjuis. Karena dia bisa menyewa orang untuk mencaboki dia Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak ingin jadi komunis, jadilah borjuis. Akan ularang itu Chinese food, itu babi Siaga selalu waspada bahaya merah di mana-mana. Kini curiga waktu kulihat istri tercinta rambutnya merah, bibirnya merah, BH-nya merah, kukunya merah, sepatunya merah. Saya khawatir lama-lama uh, nasibnya seperti hantu lokal Indonesia. Uh, jadi uh, kenapa nasibnya ditakutkan seperti hantu Indonesia? karena, pada awalnya ditakuti dan dibuat untuk menakut-menakuti dilarang ee, misalnya dilarang keluar magrib karena nanti, nanti ada gendur atau ada peti dan si komunis juga ee, khawatirnya lama-lama jadi kayak mainan gitu contohnya si hantu-hantu Indonesia tadi awalnya ditakuti tapi lama-lama jadi parodi bisa lihat di beberapa card of days atau festival makanan malam, -malam atau pesta kostum tiba-tiba ada pocong, ada kuntilanak jadi orang jadi biasa juga gitu dan pada akhirnya <tuk> uh, orang malah jadi nggak takut lagi sama komunis hmm. makanya ini diskusi saya setuju sekali ya. biar mengembalikan rasa takut kita kepada komunis ini <tuk> <tuk> kita beralih ke versi sejarah yang lain? iya Ada di satu daerah yang itu warganya senang memakai warna merah. Terus tiba-tiba datang dari warga dari desa lain. Terus mereka bilang, kok kamu manis sih pakai merah? Karena terlalu panjang, kok kamu manis disingkatlah komunis. Itulah kenapa warna merah identik dengan komunis. Oh istriku mengapa kau merah? Mungkin. kuduga Baru kemarin aku terkejut aku tersudut lalu menyebut waktu oh, anak pertama begitu asik dengar PR dokdam, k se polahan. Mendadak hadir <SILENCIO> <SILENCIO> enggak benar-benar gini saya lupa uh, saya dengerin beberapa kali mencoba mencernak karena uh, sebenarnya yang saya rasakan si Jason ini lebih banyak uh, berfungsi sebagai orator di lagu itu yang mana adalah lebih cepat nempelnya semua kata-katanya gitu jadi eeeem uh, Saya mendukung penyebaran informasi yang positif lewat musik dengan cara-cara yang tidak biasa. Kucari petunjuk di dalam kitab, sesuri kalimat mantap. Mungkin saat itu ada orang yang tiba-tiba, ayo kita komunis, ayo kita komunis. Akhirnya mereka akhirnya membuat, tiba-tiba <tuk> banyak yang suka. Mungkin saat itu banyak yang suka aja karena juga concern ya. Inilah sebabnya uh, kaum mainstream itu selalu uh, Selalu merasa Dalam perjalanan hidupnya tuh uh, Terlalu mulus gitu ya Jadi sehingga Oh kita bikin yang gak ada Jadi orang yang suka bikin gak ada Kayak misalnya contoh Dulu ada tukang tahu bulan Itu ada, itu komunis <tuk> ada. Saya cuma menambahkan Bahwa memang butuh, Kita butuh, orang-orang butuh, isi -orang itu butuh sesuatu untuk disalah nah, Karena Kalau semuanya benar kan milik Tuhan yang maha esa jadi iya yeah. komunis itu ada karena memang orang butuh untuk tidak ada semakin mendekat. Aku berdoa, aku berharap kepada tentara, kepada malaikat, kepada ormas yang super waras. Aku tak pernah berhenti berharap. Woo!